Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma laa ilma lana illa ma'allamtana 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa 'fa'na bima 'allamtana wa ilma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa'a warinal wa batila batila warzubna tinabah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain para dir ladies yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini pagi ini pagi beriman Semoga pagi ini pagi tawakal, pagi ini pagi sabar, pagi ini pagi semangat, pagi ini pagi yakin. Yakin bahwa Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya. Yakin bahwa Allah selalu mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat. Innal insaana khuliqa dha'iifan Innal insaana Innal insaana khuliqa dha'iifan Sesungguhnya manusia itu Dicipta dalam keadaan lemah Semuanya Tercipta dalam keadaan rapuh Dalam keadaan lemah Lemah apanya misalnya Teh Rahma Lemah ikhlas Kemarin kita ikhlas Hari ini sanggupkah kita seikhlas kemarin Kadang-kadang melemah Kemarin kita yakin akan ke hari ini kita Seyakin kemarin. Kemarin kita semangat, kemarin kita uh, full iman kita. Bagaimana iman kita hari ini? Naik dan turun. Sifat manusia ya turun, mereka futur. Innal insa khulika halu'a Wakhulikal linsan Ya, Kadang-kadang kita melemah ikhlasnya, melemah imannya, melemah sabarnya, melemah segala-galanya Oleh karena itu sungguh ketika kamu ingin menjadi hamba yang paling kuat Fatawakkal ala Allah Tawakallah kepada Allah Minta tolonglah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan kelemahan. Biasanya serangan atau gangguan lemah itu ada di tiga poin ya. Bisa kita cek apakah kita termasuk orang yang lemah atau sudah menjadi hamba yang kuat. Jadi eh, hamba yang eh, lemah itu biasanya dia ada gangguan satu lemah ibadahnya Kemarin kita sanggup baca satu juz, sanggupkah kita baca sejus setiap harinya Kemarin atau tadi subuh kita sholatnya khusyuk, nanti zuhur sholat kita tetap khusyuk enggak Kemarin misalnya kita sanggup eh, berbicara halus, berkata-kata manis kepada orang tua. Sanggup gak nanti kalau kita lagi emosi tetap bicara yang halus. Sungguh kita selalu membutuhkan pertolongan dari Allah agar selalu kuat. Kuat dalam ibadah, kuat dalam ketaatan. Ya, Hari ini kita baik-baik saja sama suami, sanggupkah besok tetap baik-baik saja sama Suami, sungguh kita memerlukan pertolongan dari Allah. Astain Billah, iya karena Abu dua, iya Ya Allah, ketika aku melemah, aku hanya memohon pertolongan kepadamu. Iya karena Abu dua, iya Berikan aku kekuatan agar tetap kuat beribadah. Jadi ibadah kita stabil di bulan Ramadhan kita sanggup kiamulail. Apa kabar kiamulail di bulan ini, teman-teman? Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kalau ternyata ibadah kita melemah, wastain bila minta tolonglah kepada Allah. Wastain bila mohon perlindungan dari Allah dari gangguan melemahnya ibadah ya jadi kalau orang ada gangguan satu tadi ya gangguan e, lemah ibadah satu dua gangguan melemahnya jiwa biasanya kalau e, jiwa melemah itu nanti dia lebih emosional ada temannya ngomong dikit wah udah tersinggung luar biasa berarti itu kita sudah se, bukan sedang jadi kuat ketika emosi justru ketika kita emosi kita melemah. Ya. Jadi gangguan ibadah, kemudian gangguan emosi, kejiwaan. Yang ketiga punten bahkan nanti pada tingkat gangguan apa istilahnya? Libido. Uh -uh, jadi uh, emosinya uh, apa? sulit terkendali, begitu juga hasrat atau apa istilahnya teh? Teh uh, nafsu. Ah. nafsu kepada lawan jenis ini beberapa indikasi yang harus benar-benar kita waspadai apakah saya termasuk orang yang terkena gangguan atau termasuk orang-orang yang sudah kuat kenapa? karena innal insana kuliko halua sesungguhnya manusia secara umum dicipta dalam keadaan berkeluh, kesah Wahyulika lilsa nudo aiva dan dicipta selalu dalam keadaan bukan selalu. Asalnya dia sangat lemah dan dia hanya akan kuat ketika berlindung kepada Allah Taala. Ya. Oleh karena itu gaya hidup bertanyalah kepada orang-orang yang sudah kuat siapa mereka para nabi. Bertanyalah. Kepada orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah Siapa mereka? Orang-orang Soleh Apa yang mereka ucapkan? Ibunda Mariam U'idhuhah U'idhuhah minas syaitanirrajim U'idhuhah Wadhurriyatah minas syaitanirrajim Orang yang sangat soleh Ayahnya Nabi di lingkungannya para nabi juga mereka selalu mencintai taus. Taus itu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan. Karena segala jenis gangguan ini akan melemahkan. E, semua bidan atau semua dokter ya, kalau teman-teman nanti ngelahirin, ngecek pas-pas baby keluar, sep dari jalan lahir, ini anak. Kalau diem-diem aja, enggak ada suara, wah ini enggak uh, normal. Karena normalnya setiap bayi yang baru keluar dari jalan lahir, mereka menangis. Ah, gitu. Ya Terama ya, dulu Terama nangis enggak? Uh, <laughs> Lupa katanya. Uh, semua bayi ya rata-rata ketika uh, baru dilahirkan, mereka menangis. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Jadi kalau para bidan dan para dokter justru menunggu tangisan bayi. Kalau bayi nangis oh berarti bayinya normal. Kalau nggak nangis nanti takut, khawatir ada sesuatu yang tidak normal. Ini ada sebuah rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ternyata. Bayi, semua bayi ketika dilahirkan, kemudian dia menangis, itulah ta'an pertama yang dilakukan oleh syaiton. Gangguan pertama yang dilakukan oleh syaiton kepada seluruh Bani Adam. Oleh Karena itu apa sunahnya ketika bayi baru dilahirkan? Kumandangkan azan di telinga kanannya, agar dominasi syaiton ya. Tidak mengalahkan e, sang jabang bayi kemudian memberikan gangguan-gangguan kepada seluruh kehidupannya nanti. Ternyata seperti itu. Dari awal dilahirkan saja sudah e, siap, e, jadi setan sudah sangat siap mengganggu. Apalagi di seluruh kehidupan kita. Pagi kita, siang kita, malam kita seperti apa. Pagi ini mungkin kita ngumpul sama teman-teman orang soleh ya kumpul sama teman-teman sama sama guru sama Ustadz sama Ustazah semangat tinggi imannya imannya bagus nanti pas pulang masing-masing nanti akan beda rasa kenapa yaitu kalau kita tidak selalu berlindung kepada Allah mudah bagi syaitan mengganggu kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengucapkan ta'awuz memohon perlindungan dari Allah. Jadi ta'awuznya ibunya Maryam ya. Jadi ibunya Maryam ketika masih hamil Maryam, beliau sudah membaca doa seperti itu. Yang di surat Ali Imran. Wa'a'udhu wa'a'udha wa dhurriyyataha minasy syaithaanir rajim. Ta'awuznya ibunda Maryam. Kemudian ta'awuznya Yusuf alaihi nabi yusuf ma'a dadallah di surat yusuf innahu rabbii ahsana matway ya gaya hidup orang-orang soleh dan seluruh para nabi mereka selalu bertawus ma'a dadallah Inna Hu Rabbi Ahsan Apa kasus Yusuf waktu itu? Ternyata dia sedang di rayu, sedang di goda. Godaannya bukan lewat WA, bukan lewat IG, bukan lewat, <laughs> bukan lewat uh, nyata langsung tampil di hadapan cewek cantik, gitu ya, cantik banget kalau kalau laki-laki biasa mah enggak mungkin ditolak. Ya, cantik, kaya, cerdas. Enggak punya alasan untuk nolak. Tapi apa yang diucapkan oleh Yusuf? Ma'a dzallah innahu rabbii ahsana mafwa'i aku berlindung kepada Allah mencari sebuah perlindungan. Kalau kita tidak segera berlindung dari gangguan, langsung kita mudah sekali terseret, mudah sekali menikmati kenikmatan-kenikmatan yang memang mudah kita dapatkan. Misalnya, ada yang <gif> ada yang PDKT gitu kan di WA, di IG dan lain sebagainya macam-macam ya. belajar dari Yusuf. Ma'adallah dan gangguan ini bukan hanya gangguan syahwat ya termasuk gangguan ketika kita emosi ketika kita ternyata harus ketemu dengan orang-orang yang bikin jengkel langsung gitu kan hati-hati hmm. <laughs> ya karena eh, yang namanya orang jengkel ya orang yang ngejengkelin kita bisa siapa saja dan bisa di mana saja saya naik motor, ada yang ini, ada yang mepetin, yang mepetin bukan siapa-siapa, sepir -siapa? angkot, jengkel enggak, <laughs> jengkel banget kadang, sepir angkot jadi kambing hitam lagi deh, maaf ya, ini hanya contoh, jadi belajar, A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rojim, redakan, ya, dorongan amarah, atau ucapkan, Ma gitu. harusnya kita marah, tapi kita, tahan bagaimana kita menahannya mohon perlindungan kepada Allah Ma'adallah kalau kamu lagi marah banget gitu ya langsung mundur ucapkan Ma'adallah Ma'adallah itu atau ucapan yang lain A'udhu billahi minash shaytanir segala amarah itu sumbernya dari syaitan ya sedangkan segala eh, kesabaran itu sumbernya dari Allah Apapun yang kamu temui, baik ada yang ada yang mau gangguin kita, uh, se apa secara syahwat atau dirahi, atau misalnya gangguan-gangguan yang lain, gangguan emosi, maka cepat-cepatlah kita memohon perlindungan dari Allah. Ma'adallah, innu Rabbi ahsan mithoai, sesungguhnya Allahlah sebaik-baik tempat aku kembali tempat aku berlindung tempat aku enak banget itu ngebaca ta'awuznya Yusuf alaihi salam a'udhu billahi sami'i al-alim min as syaitan al min hamzih wa nafkhih wa nafsih Teman-teman harus punya banyak koleksi ta'awuz. Ya, ta'awuz itu benar-benar sebuah sekuritas. Kalau kita terlindungi, maka segala jenis gangguan bisa kita hindari. Kenapa saya mudah marah? Kenapa saya mudah su'uzon? Kenapa saya mudah maaf birahi? Ya, jadi itu banyak banget konten ya. Di di apa? ada yang curhat ke aku saya itu tipe yang gampang banget Kesaut gitu ya Baik kesaut ketika diajak marah Atau kesaut ketika hanya melihat gambar Atau hanya melihat e, Sesuatu yang ini langsung dia Itu bukan kamu sebenarnya Itu ada yang narik-narik diri Kamu, bikin kamu terganggu Ma'adhamlah A'udhu billahi Assami'i al-alim Minas shaytanir rajim min hamzi wa nafthi Jadi yang namanya punten gangguan jin baik jin maupun setan hamzun dia selalu membisikkan sesuatu yang bikin kita tidak nyaman selalu membisikkan kepada kita bi biar ibadah kita tidak khusyuk Teman-teman salat 4 rakaat hadir di 3 rakaat kehilangan 1 rekaat kemana berhasil diganggu teman-teman puasa ya ternyata hanya mampu berpuasa dari makanan dan minuman mampukah kita berpuasa segala hawa nafsu kita nah kita akan mampu kita akan kuat kalau kita memiliki sekuritas yang bagus ya lifestyle Rasulullah gaya hidup Rasulullah Sebenarnya simpel dan karena simpelnya kita sering meremehkan. Misalnya ketika kita masuk ke kamar mandi. Teman-teman nah, masuk ke kamar mandi masih sering baca doa? Sering? Serius? Nah, harus jangan lupa baca doa sebelum masuk kamar mandi. Itu nanti secara detail akan aku jelasin ya. Nanti kita kembali lagi ya. Bertanyalah kepada orang-orang yang kuat, apa sih rahasia kehidupan mereka sehingga mereka jauh dari gangguan jin dan setan. Mereka sangat cinta ta'aus. Mereka punya banyak koleksi ta'aus. Seperti aku bacakan tadi, ta'ausnya uh, siapa tadi Yusuf, ta'ausnya Ibunda Maryam, kemudian uh, ta'ausnya uh, siapa Musa. Ada lagi ya di surat Al-Baqarah. Kemudian uh, yang yang paling gampang ya bacalah muawizatain. Dua tawus ta dua perlindungan yaitu suratil uh, suratil masad bukan suratil masad surat uh, al-falak ya was suratinnas. Surat al-falak dan surat annas. Qul a'udzu birabbil falaq. Mi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffathat wa min syarrin naffathati fil 'uqad wa min syarri hasirin idza hasad pertama baqul a'udzu birabbil Katakanlah aku mm -hmm. uh -uh, biroh bil falak dengan rohnya apa falak? Waktu subuh. Kullahu biroh bil falaku, miushari makhluk dari buruknya e, dari gangguan makhluk Allah yang buruk Allah menciptakan <coughs> makhluk itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu fakta dan yang kita perlukan adalah perlindungan dari makhluk yang buruk. Muhsyirri makholak wa muhsyirri wasakin idah wa kabe. Apa teh? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Segala kejahatan itu biasanya berkembang di malam hari baik itu kejahatan manusia maupun kejahatan syaitan maupun kejahatan jin, starnya biasanya di malam hari. lanjut dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Uh -uh. dan kejahatan uh, para perempuan penyihir artinya hmm, bahaya sihir itu bisa saja menyakiti atau mengganggu kehidupan kita. Ya, jadi namanya e, pendengki itu ada dari jenis manusia, ada juga pendengki dari jenis setan dan jin. Lanjut. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ha, apabila ia dengki nanti secara detail aku jelasin ya, atau langsung saja mungkin misalnya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam memerintahkan kepada kita ketika bercermin, apa sunahnya, doanya gimana, masih inget nggak, pertama Bismillahirrahmanirrahim, ini sepele, ya, tapi sering dilupakan, dan karena sering kita lupakan, kita kebobolan gawang ya jadi disitulah pintu masuknya syaiton ketika kita lupa baca bismillah kemudian berdoa gimana doanya Allahumma hasin hasin khuluki gama hassan bahwa ya Allah perbaikilah indahkanlah akhlaku sebagaimana engkau perindah eh, fisik aku uh -uh. biasanya Rasulullah menganjurkan membaca bismillah sebelum bercermin karena ternyata cermin itu salah satu pintu masuknya gangguan jin maupun setan. Jadi hati-hati dengan cermin terutama teman-teman kalau sudah di malam hari, yang ini jangan dicoba. Tapi dilarang makin dicoba di malam hari dilarang melihat cermin berlama-lama, ya apalagi tanpa membaca Bismillah, apalagi dengan aurat terbuka, ya punten kadang kan e, dari kita kita eh, santai ini kan badan aku gitu aku lihat-lihat juga nggak masalah kan, ha, ternyata itu tidak e, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW yang e, meskipun e, apa <tuh> Jadi yang melihat auratnya sendiri ya, nanti itu akan ada dua tipe jin yang bisa mengganggu kita. Satu bisa jinnya jatuh cinta sama kita gara-gara terlalu lama melihat aurat. Dua bisa tipe jin yang dengki. Emang kamu cowok yang cantik? Kata jinnya. Emang? Cek, cek. Nah ini jangan-jangan. Aku curiga ini jangan-jangan jangan-jangan ya. Ya udah, aku masih punya cara lain. <tik> <tik> uh -uh. Jadi ketika ada dari kita yang punya hobi suka menatap auratnya sendiri, itu nanti ada dua tipe jin yang bisa mengganggu kita. Jin yang pertama, jin yang jatuh cinta sama kita. Secara detail nanti aku jelasin. Kemudian yang kedua jin yang dengki sama kita, emang lu aja yang cantik gitu <laughs> di antara bangsa jin mereka juga pada cantik dan gak narsis kayak kita. <laughs> misalnya seperti itu, Ya oh -oh. Rasulullah tadi yang menjelaskan bacalah Bismillah sebelum melihat ke cermin. Karena cermin ini benar-benar bisa menjadi pintu masuknya jin, kenapa sih gitu ada yang kerasukan misalnya. Kenapa ada yang gangguan macam-macam? Nah, itu nanti pintunya banyak. Salah satunya abai terhadap terutama aurat. Ya, Jin itu cinta banget dengan aurat perempuan. Jadi eh, ketika kita masuk kamar mandi ya terpaksa harus buka-bukaan ya. Makanya mohonlah perlindungan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min alkhubuthi wal khaba'ith Ya Allah aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan ternyata di setiap rumah yang kita huni itu ada favorite place ada tempat yang sangat favorit untuk para jin pengganggu yaitu di kamar mandi yang pasti dan bisa dia bisa pergi kemana saja tapi yang pasti di kamar mandi oleh karena itu benar-benar harus kita ingat masuk kamar mandi agar aurat kita tidak dinikmati oleh jin baca Allahumma ini audo bi kamil wal khawait ini sudah lupa baca doa di dalam kamar mandi nyanyi dapat satu album. <laughs> Sudahlah, nggak ngerti apa yang terjadi. Ya. Jadi yang paling dinikmati jin itu justru aurat perempuan. Makanya kebanyakan korban jin itu adalah perempuan. Terus gimana misalnya eh, apa kalau di luar di luar kamar mandi seperti apa? Sama, ya. Jadi ketika kita di luar kamar mandi sebaiknya juga menutup enggak ya punten ya. Ada teman-teman yang karena enggak ngerti ya kan di rumah sendiri di ruangan sendiri pakai tank top, habis itu pakai celana pendek, habis itu main. Kalau ingin dilindungi bacalah bismillah, tapi juga jangan terlalu lama-lama e, membuka aurat. agar kita tidak menjadi korban gangguan jin dan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ketakutan pulang ke rumah. "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketakutan?" Khadijah bertanya. "Sungguh aku bertemu dengan makhluk yang sangat besar." "Oh ya?" Tentu Rasul enggak ngerti eh, Khadijah enggak ngerti ya. Ini jin kah? Setan kah? Atau apa? yang sedang ngejar-ngejar Rasulullah akhirnya uh, Khadijah perempuan cerdas kemudian mengatakan, ya Rasulullah duduklah di sini. waktu itu Khadijah memakai uh, hijab ya, menutup auratnya kemudian dibukalah uh, hijabnya Khadijah, akhirnya ya Rasulullah, itu makhluk kan tadi pas masih ketutup makhluknya ada ngikut nempelin Rasul sampai ke rumah. Kemudian ya Rasulullah ketika aku sudah membuka hijab aku, masihkah ada makhluk yang menakutkan itu, yang kamu takuti bukan menakutkan. Dia sudah tidak ada Khadijah. Jadi ketika Khadijah buka aurat, bukan aurat yang ini ya, cuman buka hijab ternyata makhluk yang ditakuti Rasul itu pergi. Maka Khadijah mengatakan, ya Rasulullah sesungguhnya ya itu malah ikat. Jadi kalau malaikat kebalikannya jin. Malaikat alergi dengan aurat perempuan. Jadi kalau kita buka hijab, malaikat yang de, eh, yang tadinya di sisi kita, di samping kita, mereka segera pergi karena mereka alergi dengan aurat perempuan. Nah, kalau malaikat yang pergi, ternyata ada yang suka dengan aurat perempuan. Siapa dia? Nah, begitu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Maaf Allah. Audo billahi samiil alim min al rajim min hamzih wa nafrih wa nafsih. Ya jangan-jangan yang meniupkan fikiran buruk adalah Setan, jangan-jangan yang meniupkan kesedihan adalah setan, jangan-jangan yang meniupkan kekhawatiran adalah setan, jangan-jangan. Nah itu harus benar-benar kita memohon perlindungan caranya itu tadi milikilah lifestyle Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang wajib sampai yang sunnah itu benteng. Ya, setiap sholat kita itu bikin para setan mukul kepalanya masing-masing pusing kepalanya karena ngelihat orang lagi sholat setiap puasa yang kita kerjakan itu menyempitkan jalannya darah kenapa karena setan mereka bisa ngubek-ngubek darah kita akhirnya mereka bisa mempermainkan fikiran kita dan mengontrol segala perilaku kita ya A'udhu billahi semayil alim, min al shaytan Para nabi saja tidak berhenti bertawus. Orang-orang soleh tidak berhenti memohon perlindungan kepada Allah sehingga para sehingga Rasul sendiri ya nanti ya salah satu gaya hidupnya juga beliau itu selalu membaca muawizatain al falak dengan al al ikhlas itu itu bukan al ikhlas anas itu minimal ya nanti masih banyak lagi taus yang lain setiap beliau sebelum berangkat tidur. Jadi sekuritasnya luar biasa makanya para nabi dan para rasul mereka jauh dari gangguan. Bagaimana dengan sekuritas kita? Sudah baguskah? Sudah baikkah? Kenapa kita masih banyak gangguan? Berarti mungkin banyak sekali lifestyle kita, gaya hidup kita Ya, yang belum uh, mengikuti orang-orang uh, yang sudah dilindungi oleh Allah. Uh, ketika kamu mau sholat, wakurlobi, au dawika min hawa syayatin. Jadi nanti ada ada, ada beberapa uh, tempat-tempat waktu-waktu yang kamu harus ta'awus kalau kamu tidak ta'awus, pasti kamu kena gangguan. Ya. Kapan itu? Kapan kita lebih waspada? Kapan kita harus lebih berta'awus, memohon perlindungan kepada Allah? Ya, Tadi misalnya ketika masuk ke kamar, mandi itu harus enggak boleh lupa. Kalau ternyata sudah masuk baru inget tetap dalam hati. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Oke, secara umum dulu aja ya. E, yang pertama adalah ketika membaca Al-Qur'an. Fa idza Qur'an Fاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Faikaqatul Quran, fاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Jika kamu baca Al Quran, maka mohonlah perlindungan dari gangguan syaitan. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena punten rata-rata yang buka Quran nguap <tuh> fenomenanya itu sudah fenomena pertama kena gangguan menguap Fe fenomena kedua kalau ngafal nggak hafal-hafal misalnya nah itu juga sudah gangguan saya itu sudah ta'awuz sudah alhamdulillahinsya'Allah ta'ala tapi kenapa gangguan terus tiap baca Quran belum belum satu lembar sudah tutup mata hilang tidur <tuh> ada yang seperti itu gangguannya ada yang nggak fokus-fokus Sulit sekali kesulitan fokus, apalagi biasanya gangguannya kalau baca Quran. Teman-teman. Kenapa? Males. Oh, ngebuka aja belum. Buka enggak ya? Buka enggak ya? Buka enggak ya gitu. Ah, buka yang lain ajalah gitu. Nah, itu jelas gangguan. Yang biasanya kita di bulan Ramadan kan semangat ya di luar Ramadan wah luar biasa gangguannya. Karena memang beda bulan ramadhan dengan bulan lain tapi tetap ropnya sama Allahnya sama, tapi kenapa ibadahnya beda? berarti kan ada gangguan Qur'an, jadi gangguan membaca Al-Quran itu bisa sangat macam-macam, ada yang nguap-nguap bahkan mungkin ketika dibacakan Al-Quran ada yang mual Yah, mual, ya, mual. Atau bahkan enggak sanggup ngedengerin, akhirnya menjauh. Jadi ngedengerin Al-Quran saja tidak sanggup jelas. Ini ada gangguan. Ih, baca Al-Quran. <laughs> Padahal yang baca bukan kita, yang baca teman gitu, tapi kita ngejauh. Padahal kalau dekat dengan Allah dibacakan Al-Quran, maka dia mendengarkan bersungguh-sungguh. Ketika dibacakan Al-Quran, enggak ada khusyuknya sama sekali, bahkan Gini-gini terus ya, kapan ini berakhir? <gifat> uh, jadi, faida quratan kurla, devasta ilmilla. Tu yang pertama. Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, di malam hari beliau selalu bangun, bangun tidur. Ketika bangun tidur ritual beliau mengucapkan uh, doanya lumayan panjang ya, tapi intinya di sini adalah beliau juga berta'awus. Yang tadi ya, A'udhu billahi sami'il alim minas shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafzih karena kebanyakan rata-rata sebenarnya kita itu ketika sekitar jam 2 sampai pokoknya jam-jam sholat malam kita tuh dibangunin sama Allah, Sudah sudah dibangunin, bangun, bangun gitu ya, sudah mata sudah melektek gitu, tapi ternyata mungkin kita kurang ta'awus kalau rasul saja sendiri pas bangun selalu berta'awus, kenapa? Kalau gak sampai ta'awus nanti bukan bukannya kita, apa e, bukan bangunnya justru kok gak ada selimut sih dingin, akhirnya <laughs> ditariklah dan ngerasa dingin gitu, pas dibangunin Allah itu ngerasa dingin, dingin banget gitu eh ternyata aku tidur gak pakai selimut gitu, akhirnya tariklah Selimut, padahal itu saat-saat Allah sudah ngebangunin kita. Baca apa tadi? Kita baca bareng-bareng ya. Allohu min sami'il alaihim min al rajim min hamzih wanafri wanafthi. Ya, kalau sudah dibangunin Allah, baca itu maka segeralah bangun. Jadi jangan narik selimut. Oke, kapan lagi kita harus uh, memohon perlindungan. Ketika khusulil waswas -was, ya. Jadi kalau sudah ada waswas, waswas -was itu macam-macam levelnya, derajatnya. Jadi waswas -was itu saya sholat enggak ya? Salat enggak ya? Nah, itu sudah termasuk waswas -was. atau misalnya Perasaan tadi eh, aku mau apa ya? Jadi dia bingung sendiri. Bahkan mungkin yang tipe parahnya was-was itu dia bisa wuduk sampai berkali-kali. Pernah enggak kayak gitu? Eh tadi udah wuduk belum ya? Atau enggak yakin dengan wuduknya? Jadi itu tipe bahkan saya ngeliat sendiri ada orang yang takbirnya aja lama banget. Allah, Allah, Allah, Allah sampai enggak jadi-jadi Allahnya. Jelas itu gangguan. Langsung a'udzubillahi samial alim minasyaitonir rajim. Terus ada yang ngeluh, "Saya teh sudah tawus, segala jenis tawus sudah saya baca, tapi kok saya masih banyak gangguan? Itu gimana itu caranya?" Gimana teh caranya teh? Mungkin sudah tawus. Kenapa masih udah tawus tapi masih banyak gangguan? Mungkin tawusnya enggak dari hati gitu, hanya hanya lisan mungkin. Nih, ya, tawus itu bukan hanya di lisan bicara hati, hatinya yang bicara, ruhnya yang bicara memohon perlindungan kepada Allah. Teman-teman, kemarin itu aku latihan nembak sama anak-anak. Latihan nembak sama anak-anak. Jadi gini, ini ada dua ujungnya nanti sasarannya itu harus tepat di di dua ujungnya gitu ya. Giliran aku nembak shh, gitu kok enggak ini ternyata enggak enggak kena sasaran gitu. Giliran yang lain kok kok nyasar kok kena targetnya. Itu apa bedanya? Padahal senjatanya sama. Targetnya sama, jarak targetnya juga sama. Kok saya enggak enggak enggak enggak, enggak kena yang lain pada kena. Berarti apa bedanya? Belum fokus satu. Dua, kurang latihan. Ya. Benar-benar yang namanya ta'awus itu seperti senjata. Masing-masing sudah pegang senjata dengan teknologi yang sama. Ta'awusnya itu sama, yang aku baca, yang teman-teman baca, yang dibaca para nabi sama. Tapi kenapa kalau para nabi yang baca, sep, kena langsung di target. Jadi tanya langsung kelepek, kelepek. Ini kalau kita yang baca ta'awus, Kok oh, gak nyampe-nyampe? <gih> <tuh> Bleset terus. Kurang latihan, kurang fokus, ya, kurang meminta kepada Allah. Istahim dillah. Minta tolonglah sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. ya, Bantu aku agar senjata ini sampai ke target. Jangan sampai senjatanya sama, tapi yang satu kena, yang satu enggak kena persis seperti itu. Auudzu <Susuk> billahi samiil al'aliim minasy syaithaanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Atau rabbi a'uudzu bika min hamazatis syaayathin wa a'uudzu bika rabbi ay yahduruun. ya rab bantu aku ya. melumpuhkan melumpuhkan jin maupun setan yang sedang mengganggu aku. Oke, kita lanjutkan ya. Kapan lagi kita uh, bertawus? Ternyata sunahnya juga ketika masuk masjid. Uh, sudah banyak tawus ta belum tadi pas masuk masjid. Uh -uh. Kalau enggak apa redaksinya yang umum aja. Auzubillahi jadi jangan dipikir masjid itu sepi dari setan, justru masjid itu tempat ngumpul setan, serius setan dan jin, kok bisa? Karena setiap kita ketika Allahu Akbar sholat yang e, tidak memiliki perlindungan maka kondisi dia persis seperti bangkai. Ketika kita Allahu Akbar melakukan sholat dan tidak bertawus kondisi kita seperti bangkai. Ini ada bangkai ini, kira-kira kalau aku taruh di sini yang datang lalat. Pasti datang enggak? Pasti. Dan e, yang datang satu apa dua? Full, memenuhi bangkai sampai enggak kelihatan. Yang sholat itu enggak kelihatan karena dipenuhi syaitan atau jin. Tak bisa seperti itu karena dia tidak memiliki sekuritas. nggak bertawus dengan lisan dan hati sekaligus. Lisan mungkin bertawus, tapi hatinya kurang fokus. Alhamdulillahiasamiailalim <tuh> minashayyutanirrajim. Secara secara khusus ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk masjid. Aku ber Allah Yang Maha Agung, ber Wajah Yang Maha Redaksinya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Mungkin tipe setannya berbeza. <laughs> setan kamar mandi beda lagi dengan setan masjid. beda. Karena yang setan sudah berhasil masuk masjid ini berkelas. Iya dong, masuk masjid gitu loh. Sedangkan setan-setan yang di kamar mandi itu setan-setan yang kelas teri. Mereka hanya menyukai aurat. Setan kamar mandi. Kalau setan di sini, mereka sanggup menahan bacaan ayat Al-Quran demi menghancurkan khusyuknya sholat-sholat kita. Yuk aku bacain lagi ya. Alhumdulillahiladhim. Aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Agung. Tarik, panggil Zat yang Maha Agung. Ya. Wabiwajihilkarim. Zat yang memiliki wajah Al-Karim itu yang Maha yang Maha tidak menolak permintaan. Jadi kalau kita minta ke Allah pasti dikasih. Minta perlindungan pasti dilindungi. Minta pertolongan pasti ditolong. Minta rezeki pasti dikasih rezeki itu Al-Karim. Ya. Biwajihil Karim, wa Sulthanihil Karim. Zat Allah zat yang memiliki kerajaan yang agung, jadi karena setannya level level tinggi, jadi kita memanggil nama Allah yang paling agung kerajaan Allah yang paling agung kekuatan Allah yang paling agung minasyaitanir rajim dari gangguan setan saya pernah saya uh, terus terang aja ya curhat saya iktikaf di masjidil haram saya pikir ketika iktikaf di Masjidil Haram kemudian tertidur tidak ada gangguan justru pas di Masjidil Haram itu uh, saya diganggu rasanya ya rasanya seperti ditindih dan lain sebagainya oh ternyata ya yang namanya pengganggu bisa di mana saja bisa kapan saja dan bisa mengganggu siapa saja makanya kan Bang Napi apa nasihatnya Bang Napi waspadalah waspadalah kejahatan itu bukan muncul karena karena kesengajaan karena memang ada kesempatan kita yang ngasih kesempatan maka datanglah gangguan di masjid kita bisa terganggu di kamar mandi apalagi ya di kamar sendiri apalagi dimanapun. oke kapan lagi kita uh, memohon perlindungan kepada Allah ketika matahari terbit mau menjelang matahari terbit maupun menjelang tenggelam makanya sunahnya apa teman-teman membaca zikir pagi dan petang ya auudzubikalimatillahittammati min syarri ma khalaq Bismillah yang tidak jadul masih Bismillah yang tidak jadul masih. Shioh fil arz walafis saba. Indah sekali ya kalau kita memohon perlindungan kepada Allah. Sungguh seorang mukmin itu kondisinya selalu dikejar-kejar oleh musuhnya sampai dia mau berlindung kepada sebuah benteng yang sangat kuat. Fashtaid Billah minta perlindungan kepada Allah terutama tadi kapan e, menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam kenapa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di waktu itu syaitan dan jin memiliki kekuatan lebih kekuatan mereka semakin bagus di waktu itu oleh karena itu kita harus safety banget ya anak-anak yang kita miliki anak-anak kecil ya ketika menjelang malam harus masuk rumah itu bukan mitos ah itu mah kata orang tua mitos tidak itu benar adanya anak-anak kecil tidak main di uh, di luar ruangan masuklah dan membacalah uh, zikir pagi dan petang Kakak dulu lucu banget aku kan belum ngerti ya Maksudnya nggak e, ngerti e, apa sih maunya gitu. Pas aku punya anak pertama, dibiasakan e, di rumah, anak aku sakit dan aku harus ke dokter. Ketika dapat jatah antriannya itu menjelang maghrib, ya sudah, saya keluar terpaksa ya menjelang maghrib keluar untuk ke dokter. Sama tetangga, sama sama e, sama yang ini yang lihat itu. Jangan keluar, jangan keluar kalau enggak bawa gunting. <laughs> Jadi uh, mereka ngerti bahwa menjelang maghrib itu ada gangguan, tapi caranya subhanallah kata mereka jangan bawa bayi yang masih kecil banget keluar kecuali bawa gunting. Bawa gunting untuk apa gitu? Biar tidak diganggu. Yuk eh, kuat mana, yuk gunting atau taus. Alhamdulillah. Jadi ngerti ya sekarang ternyata bukan mitos. Aku pikir dulu juga mitos ya misalnya ada ada ada orang dan aku e, kenal banget beliau gitu. Beliau itu kalau mau e, duduk di bawah pohon, beliau mengatakan permisi ya. <laughs> Padahal enggak ada orang gitu. Mbah, kalau di, kalau orang Sunda Mbah apa sih bahasa Sundanya? Mbah, sama gitu. Eyang-eyang <laughs> atau apa? Atau Nin ya? Atau apa gitu? Nin, permisi dong, aku mau ikut duduk di sini, padahal nggak ada orang. Maksudnya gitu, dan benar gitu. Di setiap tempat itu kita tidak sendiri, baik di bawah pohon, baik dimanapun berada di masjid, sungguh kita tidak sendirian. Allah menciptakan. Kuluhai laylan nastama'na min al-jinn faqalu faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba Rasul salat ternyata di belakangnya ada yang ikutan jadi makmum itu fakta ya bahwa ketika kita salat tiba-tiba ada yang ikutan ya aku jadi makmum itu tiba-tiba jin yang soleh nah tipe-tipe jin yang dengki tipe-tipe jin yang nakal beda lagi ya ketika kita buka aurat mereka sangat menikmatinya seperti para lelaki menikmati aurat perempuan jadi benar-benar harus hati-hati oke kita balik lagi zikir pagi dan petang uh -uh. Uh, ketika matahari menjel apa terbit ataupun tenggelam ya di situ ada kornus shayoton, ada apa ini teh? Tanduk? Ada tanduk shayoton. Mereka duduk menduduki matahari ya, dan mereka semakin kuat di saat itu. Oleh karena itu rahasia sunnah Rasulullah membaca pagi dan petang agar kita tidak dikalahkan oleh gangguan kita lanjutkan kapan lagi kita harus berta'awud terutama ketika marah tadi ya sering aku singgung Hai kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lau alimu kalimatan lawu kuala haladahabadaan ya Audo bilahi mina Kalau kamu marah, ya nasihat Rasul untuk kamu bacalah ta'awus. Audo bilahi mina Dan ta'awus kamu enggak bakal ngefek kalau kamu enggak fokus. Ta'awus kamu enggak bakal tepat sasaran, ya kalau kamu hanya di lisan saja. Ya, benar bener saya ngerti pentingnya fokus itu pas nembak itu kalau nggak nggak ngelihat seperti ini benar-benar tembakan kita e, targetnya di sini ya kemana-mana jadi kesini jadi kesini jadi kesini gitu nggak nembus-nembus ke target padahal senjatanya sama gila saya ngelihat teman sekali gitu kena wah hebat ini latihan dan ini fo fokus tentu saja salah satu rahasianya juga karena takwa yang punya takwa, takwa itu yang punya gaya hidup menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka insya Allah targetnya selalu kena, target musuhnya selalu kena. Tapi kalau kita kurang takwa, maksudnya kurang takwa itu habis baca Quran <gabungan> ngapain coba uh, kebanyakan nonton Korea misalnya, itu sudah uh, itu nanti mengurangi uh, ketajaman. Dan kekuatan tembakan kita, nah, jadi masih tercampur-campur yang halal iya, yang haram iya, sabar iya, marah-marah iya, masih dicampur-campur seperti itu biasanya eh, apa ya target bersenang-senang dengan tembakan justru <tuh> karena nggak pernah mengenai mengenai seton, jadi eh, ta'awus kita tidak pernah eh, menyakiti atau mengenai <tuh> seton atau jin. Oke, okay, jadi ketika kita marah bacalah ta'awus. Kapan lagi ketika kamu mendengar uh, suara suara humar, humar itu apa ya? Keledai. Di sini enggak ada keledai ya? <guluh> jadi kalau di Arab banyak banget keledai. Jadi kalau kalau kamu mendengar keledai, tanda keledai melihat setan atau kalau kamu mendengar bunyi keledai ya maka berta'awuzlah a'udzu billahi minasyaitonirrajim atau kalau di Indonesia banyak anjing maka ketika kamu mendengar anjing menggonggong ya huk huk huk huk berarti berhenti itu pasti dia sedang melihat syaitan di situ bacalah a'udzu billahi samiil 'alim Minasheyul uh, Jadi Rasulullah menjelaskan, kalau kamu mendengar uh, anjing menggonggong, maka dia melihat syaitan. Tapi kalau kamu mendengar ayam berkokok, dia sedang melihat malah ikat berdo Allah. Allahumarhamna, sayangi kami. Allahumafirlana, ampuni kami. Allahumarzukna, beri rejeki. Allahumahdinna, beri hidayah. Perbanyaklah membaca doa. Ketika eh, ayam berkokok ya, kapan lagi kamu harus eh, bertawus, ternyata saya baru ngerti pas baca ini juga ya. Ketika kamu kaget, biasanya kaget kenapa? Biasanya kagetnya kenapa? Dikagetin ya, berarti kalau ada yang ngagetin berarti... Ya kan, yang suka jahil, yang suka iseng itu kan dar gitu. Oh, tuh bilahi saya tanya mana nih, bisa. <laughs> Dan sunnah itu kaget dari apapun. Sunnahnya, au tuh Kemudian ternyata teman-teman e, bisa dicoba ya, ketika ada rasa sakit di badan. Ya. Yang sakit itu ya apalagi yang malas ini ya ke dokter. Tapi kalau menurut aku jangan malas periksa, periksa aja tapi misalnya sudah diperiksa kok tidak ada tidak ada penjelasan dari dokter. Nah, ini waktunya kita berta'awuz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma wa uhadzir. Yang mana yang sakit dada? pegang tepuk-tepuk A'udhu tepuk. Billah wa kudaratih min sharlima ajidu wa uhadir terus tepuk banyak sekali ternyata uh, gangguan fisik itu juga disebabkan karena jin dan syaiton ya perasaan enggak habis olahraga gitu tapi kok badan uh, apa sih ada lebam Nah hati-hati aku gak nakut-nakutin sih, cuman ini memang sunnah begitu. Sunnah merukiyah diri sendiri. Uh -uh, baik dari gangguan baik gangguan fisik maupun gangguan non-fisik. Misalnya ada peredaran darah yang gak lancar, di sini biasanya ya, uh -uh, itu ditepuk-tepuk. A'udhu billah wa kudaratih min syarri ma ajidu wa uhadir nanti Allah berikan kesembuhannya karena kebanyakan justru gangguan fisik itu jadi kalau kalau penjelasan medis memang ada penjelasannya tapi penjelasan non medis itu memang hanya bisa di apa ya hanya bisa bisa dibahas kalau orangnya beriman kalau nggak beriman nggak percaya dengan dengan penyakit penyakit yang non medis Misalnya tindih uh, apa sih biasanya teman-teman kalau tidur sering ngerasa kayak ada yang apa? Erek-erek, erip-erip, Gimana iya. itu erep-erep? Ya kayak ada yang nindihin gitu. Ada Otom yang sedang melihat sesuatu terus enggak uh -uh. bisa gerak gitu. Heeh, uh enggak -uh. bisa gerak pas tidur. Boro-boro enggak -boro bisa gerak baca. Baca bacaan yang kita hafal saja kadang kesulitan ya, benar enggak? Yang kayak gitu, punten boleh angkat tangan? Jujur aja. Enggak usah takut. Uh -uh. berarti memang banyak keluhan seperti itu. kalau penjelasan medis itu memang uh, aliran darah yang tidak lancar yang menyebabkan uh, apa? arep Arab Arab Arab. tapi kalau penjelasan non medis jelas kamu sedang didudukin, didudukin. rela enggak rela enggak didudukin gitu loh. ya allah. Uh -uh. makanya bacalah ayat kursi. Maka kamu terlindungi tiga hari tiga malam dari gangguan shaiton. Tapi bacanya tadi ya harus dengan fokus benar-benar memohon perlindungan dari Allah. Kegagalan sekedar baca-baca doang, ternyata masih ditindih. Oh berarti kurang lagi. Seperti saya nembak persis tadi ya. Uh, kita lanjutkan. Jadi ketika ketika apa kita merasakan ada sakit fisik enggak semuanya penyebabnya memang penyebab medis non medis banyak sekali punten saya ini eh, pengalaman pribadi, saya punya teman dia sakit memang dia sakit fisik dan ketika malam hari kok saya merasa ketakutan ya gitu kok saya merasa ada yang gede, ada hitam kok aku takut intinya Uh, dulu aku mikirnya, oh mungkin kamu lagi sakit, kamu lagi down, kamu lagi jadi kamu, ternyata itu, uh, jadi memang penyakit fisik dia itu semakin menjadi-jadi ketika memang ada gangguan, gangguan yang seperti itu. Ketika aku pegang, anget. ya Jadi anget itu uh, bukti peradangan, dan peradangan itu bukti, Uh, didudukin. <laughs> uh, uh, bukti uh, ada yang tinggal di situ, ada yang ganggu di situ, makanya yang anget-anget misalnya, dia pegel kan ya, pegel, anget gitu, tepuk-tepuk, bacakan, doa, insyaallah Allah. Uh, kalau kita biarkan, nanti dia bisa kemana-mana gangguannya. oke okay. Jadi, uh, <tuh> ketika kamu sakit, ya kamu bisa memakai tak awus, atau misalnya ini ada air gitu ya baca baca takwus atau kamu lagi baca Al Qur'an di samping kamu air nggak apa-apa. Kemudian dengan niat semoga air ini bisa menyembuhkan itu syar'i dibolehkan atau boleh memakai misalnya di samping kamu ini bisa air bisa minyak zaitun ya kalau minyak zaitun bisa diminum atau bisa di dioles untuk uh, untuk lemesin uh, apa ya. Peradangan tadi dan itu insya Allah hasilnya bagus. Oke, saya lanjutkan. Ainda naum ya, jadi sebelum sebelum tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selevel Nabi dilindungi tapi beliau setiap harinya selalu memohon perlindungan sebelum beliau tidur ritualnya banyak. Ya, beliau satu menjaga wudu sebelum tidur. Makanya beliau terlindungi. Dua, beliau e, suka tebas-tebas, tebas-tebas e, kasur ya. Karena kita ngerti ya, rumah yang ketika kita masuk tidak membaca bismillah, maka setan dan jin punya jatah tempat tidur rumah atau makanan yang ketika kita memakannya tidak membaca bismillah maka dia makan bersama kita jadi jangan lupa membaca bismillah termasuk tadi ya tempat tidur ditebas dengan membaca muawizatain al-falak dan anas kemudian kita tambahkan dengan ayat kursi ada sebuah riwayat tentang ayat kursi Abu Hurairah seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjaga baitul mal. Baitul mal itu isinya bahan pangan. Di malam pertama ada yang datang nyuri ketangkep sama Abu Hurairah. Tangkep akhirnya yang nyuri bilang maaf aku terpaksa karena ngasih makan anak-anak. Ya sudah dilepas sama Abu Hurairah. Kemudian Rasul ngerti ya apa e, kejadian itu semalam ada apa? Ada yang nyuri ya Rasulullah. Terus dia bilang apa? Dia bilang terpaksa untuk anak-anak jadi dilepas. Kemudian Rasul ngerti. Nanti malam pasti dia datang lagi. Ternyata malam kedua datang lagi, ketangkep lagi. Kenapa kamu lakukan? Terpaksa karena untuk anak-anak. Akhirnya Abu Dharam mengatakan, kalau kamu besok nyuri lagi gak akan aku, lepas. Hari ketiga seperti itu lagi, nyuri lagi dan ketangkap. Ketangkap lagi, ketangkap lagi. Akhirnya dia mengatakan, kali ini please lepasin aku. ya. Dan kali ini aku akan mengajarkan kepadamu satu ayat yang kamu tidak akan diganggu oleh jin maupun syaitan. Apa ayat itu? Kata Abu Royo kamu tuh udah tiga kali uh, udah 2 kali iya 3 kali ngebohong. Masa kamu mau ngajarin aku tentang sebuah ayat. Percaya sama aku gitu. Kalau kamu baca ini maka kamu tiga hari tiga malam tidak akan diganggu. Apa itu ayatnya? Uh, bacalah ayat kursi. Sudah pada hafal? Allah Allahu Allah, la ilaha illallahul hayy la dan lain sebagainya seterusnya sampai terakhir kemudian Rasul senyum-senyum semalam datang lagi ya si pencuri iya ya Rasulullah terus dia ngomong apa dia itu sudah tiga kali bohong Rasul tapi ternyata pas terakhir eh, dia ngasih aku eh, satu ayat yang katanya kamu enggak bakal diganggu syaitan. Apa itu ayatnya? Ayat kursi. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya pencuri yang datang selama tiga malam itu, dia adalah jin. Berarti jin itu bisa menampakkan dirinya dan mencuri makanan manusia. Fakta. Jadi, kamu lepas dia, ya aku lepas Rasul, karena kata dia, uh, dia mau ngajarin aku satu surat, uh, satu ayat yang bisa melindungi. Apa itu ayatnya? Ayat kursi kata Rasul, sungguh jin dan setan itu banyak sekali dustanya, tapi kali ini dia jujur, benar berarti ajarannya, ketika kamu ingin dilindungi, maka membacalah ayat kursi. Jadi harus hafal ya, Alhamdulillah sudah pada apa? Dan bacanya tetap ya harus dengan khusyuk. Allahulaihilahulhayyulkayum. Sambil nyetir pulang dari kerja kan? Misalnya pulang dari kerja jam 5, itu pas banget waktunya. Sambil apa? Nyampe rumah gitu, berberes rumah. La taqudusinatu ala naum. Sambil naik gunung boleh. Sambil apa saja yang namanya zikir itu selalu bermanfaat dan selalu melin do terutama sebelum tidur karena tadi bahasanya kita ketika tidur <tuhu> la ta'khuduhu sinatuw wa laa namum lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh ya'lamu maa baina aydihim wa maa khalfahum wa laa yuhithuun wa laa yuhithuun bi syai'im min 'ilmihii illaa bimaa wasi'a kursiyy wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wala ya'uduhu hifduhu ma wawwal aliyyul azim harus mengerti isinya apa? ini isinya kebesaran Allah keagungan Allah, kekuatan Allah perlindungan Allah, kehebatan Allah kalau disebut ini maka jin dan syaitan mereka ketakutan kapan lagi? membaca ta'awuz ketika kamu e, masuk ke ruang kosong. Ada satu rumah biasanya gudang ya. Jarang di <gadanya> jarang ditengok. Ternyata kita butuh balnya anak oh balnya Yahya ada di gudang. Nah, baca itu ta'awuznya. A'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khala khalaq atau barusan dapat kontrakan baru ya kan nggak tahu ini rumahnya riwayat rumahnya dipakai apa saja dihuni siapa saja ya rumah baru bikin rumah baru misalnya ngebangun uh, bangunan baru ya ketika menempatinya Audo bika limatillahitammatimusharlimah kalaku yang naik gunung yang ke laut, yang ke mana aja ya? Mau duduk di atas batu. <giranya> permisi ya, jangan bilang permisi. Enggak <giranya> dikasih permisi nanti. Karena fakta ada yang duduk duduk di atas batu habis itu dia sakit punggung. Kenapa gitu? Ini anakku lagi lagi duduk anaknya jin maksudnya. Jinnya jinnya curhat. Anakku lagi enak-enak duduk di batu, eh didudukin sama dia. Akhirnya emaknya ngamuk gitu. Akhirnya dipukul ininya, apanya pinggangnya, <laughs> pinggangnya jadi sakit dan ini fakta banyak sekali kejadian seperti itu ya kemanapun kita pergi terutama wilayah-wilayah yang jarang kita uh, lalui ya sangat disunahkan oleh Rasul A'udhu bi kalimah Tillah hitam mati min syarri ma kholaku atau pakai Bismillah Bismillahilladhi la yagdurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama karena memang fakta ya setiap uh setiap gunung atau setiap lembah setiap pohon itu ada penghuninya masing-masing mereka sudah menghuni di sana beratus-ratus tahun tiba-tiba kita datang, gitu kan main bal main main apa nendang nendang ntar kena anaknya nanti ada yang marah makanya izin dulu cara izinnya dengan membaca ta'awus oleh karena itu teman-teman benar-benar gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kan ta'awus itu sunnah. Kan enggak wajib kan? Jadi akhirnya kita sering lupa karena enggak wajib. Karena lupa makanya kita abaikan sehingga tidak sadar kita memiliki banyak gangguan ibadah itu sudah pasti. Gangguan ibadah, gangguan emosi, dan gangguan birahi. Itu yang akan mendera setiap kita yang tidak terlindungi dengan baik. Uh, apalagi ya? Oke, okay, mungkin kita masuk ke diskusi aja dulu ya. Mangga ke saya serahkan ke Teh Rahmat. Ya, yeah, ladies uh, demikian Um, kita buka sesi diskusi sekarang sama Tehanin mungkin tadi udah dibahas tentang lifestyle-nya ternyata lifestyle-nya orang-orang hebat para rasul ya e, Ibunda Maryam kemudian ada Nabi Yusuf juga Nabi Musa ternyata mereka itu rahasianya adalah bertauz Itu hal yang sederhana namun e, kita sepelekan Ternyata dan ternyata itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memproteksi ya Tehya Hmm, silakan dari ladies ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing sama teh hanin di sini silakan dibuka untuk dua penanya dulu ada dari belakang atau mau ditulis <tanya> pertanyaannya nggak ada kertas ya teh ya teri fa nggak ada kertas ya hari ini oke uh, silakan nggak apa-apa ladies mau misalkan mau share tentang apa boleh tentang tabus, boleh tentang yang lain enggak, teh? Boleh, pilih, boleh. Bebas, boleh, boleh tentang yang lain. Ada? Ah oh, ya boleh enggak. teh. Silakan teh. Maju aja ya. Maju. Talian kenalan. Biar kenalan, biar kenalan. Biar, biar banyak temen, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia. Saya berasal dari Cica Home. Uh, Ustaz, Ustazah yang mulia yang bertanya ini uh, kan kita zikir pagi petang nih, baca omak surat kan uh, bagusnya bagusnya itu kalau yang petang itu setelah solat maghrib atau sebelum solat maghrib kalau yang paginya kan sebelum sholat, uh, sesudah solat subuh tapi kalau yang sorenya bagusnya sebelum sholat, uh, sebelum solat maghrib atau sesudah solat maghrib gitu. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ada lagi silakan boleh teh yang ini dulu ya teh ya. Yuk maju aja biar kita kenalan. Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An dari Cicahem sama Sinang Sari. Uh, yang mau saya tanyakan saya itu um, sering Sholat itu kan misalkan empat rakaat itu, uh -uh. baru dua, saya kadang-kadang ngerasa, oh saya enggak apa, nggak hadir, nggak hadir. hadir di dua rakaat yang sudah kita jalanin. Rakaat pertama saya ngerasa uh, bacaan saya betul, pas kedua baru saya ngerasa, oh saya enggak hadir gitu, terus um, saya kadang mulai lagi dari awal, gimana? Uh -uh. gitu aja. Terima kasih Udah dulu ya atau boleh satu lagi? Selesaiin dulu ya dua dulu. Oh ya dulu ya. Silakan deh. Oke pertanyaan pertama, kalau zikir pagi tadi kita baca setelah subuh ya. Kalau zikir petang kapan yang baik setelah maghrib atau sebelum maghrib? Nah, jadi setan itu menjadi sangat kuat menjelang matahari terbit. Berarti kan memang benar ya, uh, habis subuh sampai menjelang matahari terbit. Dan menjelang matahari tenggelam, berarti habis asar kita sudah bisa star. Uh -uh, habis asar sampai maghrib, kalau sudah maghrib berarti sudah tenggelam. Makanya teman-teman biasanya itu jam-jam pulang kerja ya, uh -uh, sambil di jalan, uh -uh, uh -uh, kalau bisa diganti musiknya ya diganti dengan ta'awus, koleksinya dibanyakin, maka insya Allah kita akan lebih lebih terlindungi. Jadi gangguan-gangguan ibadah, gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan yang lain bisa dikurangi. Kemudian tadi seputar sholat ya, Masya Allah memang sholat ini sebuah medan pertempuran. Jadi aku katakan tadi ketika kita sholat, dan ketika sholat kita berhasil, ya setan itu kepalanya seperti pecah. Jadi nggak benci banget ngelihat orang yang sholatnya berhasil. Makanya dia terus berjuang, dia pejuang tangguh menghancurkan sholat-sholat kita. Kok nggak kerasa? Ternyata saya sudah di direkat kedua gitu. Aduh rekat yang tadi kok saya nggak hadir ya ya Allah. Ya sudah. Yang sudah lewat lanjutkan. Eh, yang penting kan kita sudah baca ya, tapi karena nggak hadir aja, jadi secara fikih kita kewajibannya sudah gugur. Tapi kualitasnya nanti yang harus kita eh, kita pikirkan. Intinya kalau masih sisa dua rekait lagi, maka harus benar-benar lebih hati-hati, lebih fokus, jangan sampai yang ini kehilangan. Oke, ternyata kita empat rekait tadi merasa nggak nggak nyaman dengan sholat wajib kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita sholat sunnah. Makanya setiap yang sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Di zuhur kita punya empat sebelum e, wajib dan dua sebelum e, sebelum wajib ya. Jadi kita kita ulang lagi dari dari subuh ya. Dua rakaat sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua sebelum Uh, setelah zuhur kemudian uh, set, uh, dua ya setelah dua setelah maghrib dan dua setelah isya totalnya delapan itu yang uh, yang sunan rawatib nah uh, uh, yang yang sunan rawatibnya makanya ketika kita kehilangan solat solat wajib kita kita masih punya harapan punya kembaliyah dan bakdiyah itu dibagusin dan kalau kita ngerti kita ngerti banget gangguan aku itu di sholat berarti kita harus benar-benar waspada ketika Allahu Akbar bayangkan ketika kamu Allahu Akbar tadi kamu persis seperti bangkai bangkai yang ditutupi e, lalat ya ditutupi lalat dan itu yang nutupin bukan lalat yaitu syaitan kecuali kita mengusirnya Ya dengan takaus makanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada sahabatnya ketika kamu ada gangguan di dalam sholat ya bertakauslah nggak apa-apa di dalam sholat. Au tuh bilahiminas shaiton al rojim sekena jangan sampai takaus kita itu hanya jadi bahan ketawaan setan. Makin takaus dia makin ketawa. Kenapa takausnya nggak ngefek? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang minta tolong sama Allah ditolong pasti. Yang minta perlindungan pasti dilindungi. Enggak mungkin kita memohon dan kita enggak dilindungi itu enggak mungkin. Ya, latihan memohon perlindungan, latihan memohon pertolongan. A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafxihi wa nafthi latihan taawuz bukan hanya ketika menjelang salat menjelang tadi ya yang sudah jadi gak punya gaya hidup safety aman ya kenapa orang lebih memilih mobil daripada motor karena mobil lebih safety lebih aman mau nabrak gimana gue aman tapi kalau motor nggak aman. Oleh karena itu keamanan mukmin ya dia harus berada di sebuah benteng yang kuat, terlindung yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Wa kholala ini dahibunillah Robbi sayyidin. Ya yang pergi kepada Robnya Allah pasti berikan solusinya. Yang pergi kepada Robnya Allah pasti berikan. Petunjuk dan kebaikan-kebaikan. Tidak -kebaikan. mungkin Allah telantarkan kita. Kita minta, kemudian kita ditelantarin. Kita berharap, kemudian dikecewain. Itu tidak mungkin. Berarti kita yang harus terus lari menuju kepada Allah. <tuh -tuh> Larilah kepada Allah. Kalau kamu kurang lari, kamu kurang sehat. Benar tidak? Lari itu bukan hanya sekedar lari fisik lari juga lari kepada Allah ini sebuah olahraga yang sangat membuat kita sehat. Oke. Ada yang lain? Boleh, tadi yang belakang ya silakan Teh. Assalamualaikum, nama saya Dita dari Marga Hayu, uh, teh Ustazah. Uh, saya mau nanya, ibu saya kan hampir dua bulan ini sudah tiada. Terus orang-orang uh, di sekeliling saya ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka memimpikan beliau. Uh, bagaimana saya menanggapi uh, apa? Ya, mimpi-mimpi tersebut gitu. Mimpi bertemu takutnya mungkin ada gangguan jin juga atau itu fitnah untuk ibu saya juga bisa jadi kan? Mimpi siapa? Uh, kakaknya ibu dan kakaknya bapak Sini. sama ponakan Iya. Makasih. Terima, Terima kasih. Ada lagi nih? Satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari Mamad saya itu dilema kalau mau ikut kajian di hari Senin Jumat kan saya kerja dan bisanya kan yang malam, nah itu kadang saya dilema, awalnya saya biasa aja berangkat-berangkat aja meskipun sendiri cuman teman kantor ada yang bilang kalau uh, wanita itu dilarang berpergian tanpa mahrumnya, nah semenjak itu saya terus dilema teh kalau misal mau datang kajian, apalagi kan kajiannya biasanya uh, magrib ya baru selesai setengah 10 seperti itu nah bagaimana teh kalau misal kajian malam dan di situ saya enggak ada teman untuk berangkat apakah berangkat aja atau yang ya cari kajian yang Sabtu Minggu aja tapi yang pagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Yang pertama tentang mimpi. Mimpi itu kalau yang baik ya, mimpi itu kan ada yang baik ada yang buruk ya. Kalau yang baik itu datangnya dari Allah. Makanya aku harus observasi mimpinya seperti apa. Jadi kalau yang baik itu kabar gembira. Jadi mimpi yang baik itu kabar gembira untuk orang mukmin. Misalnya ayah sudah meninggal, mimpi ayah teh meni ganteng gitu bahagia, kemudian di tempat yang mulia maka itu insya Allah kabar gembira untuk keluarga bahwa ayah kita diterima semua ibadahnya, kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni. Amin ya Rabbul Alamin Nah ketika mimpinya itu mimpi buruk Tentang orang yang sudah mati uh, uh, Secara umum ya Rasulullah menjelaskan Bahwa kalau kamu mimpi buruk Itu dari syaitan Bikin kamu resah Bikin kamu gelisah Bikin kamu uh, uh. Tapi yang pasti kalau orang wafat Kebutuhannya cuma satu dari kita Doa Jadi baik kita melihat beliau Dalam kondisi bahagia atau melihat beliau dalam kondisi tidak nyaman maka dua-duanya ya kebutuhan yang sudah wafat adalah permohonan ampunan dari yang sudah wafat uh, ada sebuah riwayat menjelaskan bahwa tiba-tiba seseorang yang kuburnya sempit gelap nyisak menjadi luas terang dan nyaman banget Kemudian ya penghuni kubur tersebut bertanya, "Ya Allah, kenapa kuburku tiba-tiba begitu nikmat? Ya, jatahku kan jatah sempit, Pak, karena mungkin kehidupannya dulu beliau kurang taat ya. Kok tiba-tiba kuburku menjadi luas, terang, dan begitu wangi?" Maka Allah menjelaskan, mengabarkan, "Sungguh orang-orang uh, yang mencintaimu, anak turunmu mereka memohon, ada yang memohonkan ampun jadi setiap permintaan, ampunan dari kita yang masih hidup sangat bermanfaat untuk yang sudah wafat Allahumma gafir lana walidina Ya Allah, ampuni kami dan ampuni kedua orang tua kami lindungi mereka Ya Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, muliakan beliau ya Allah, ya maka insya Allah mimpi apapun ya kalau kita rajin mendoakan kedua orang tua kita, insya Allah yakin bahwa mereka dalam kondisi yang bahagia di sisi Allah. Oke, yang seputar yang seputar mimpi tadi sudah ini mana tadi? <gih> Oke, bisa di ini ya. Jadi mimpi apapun tetap mereka nunggu doa dari yang masih hidup. Kalau mimpi baik berarti itu kabar gembira dari Allah. Kalau itu mimpi buruk bisa jadi itu setan yang bikin kita susah, bikin kita khawatir. Oke, yang kedua tadi masalah kajian ya. Uh -uh. Idealnya memang gimana? Kajian malam. Kajian malam. Kalau memang kamu punya geng, teman-teman berangkat bareng, perjalanan kamu aman. Maka teman-teman ya Ada temannya tidak sendirian gitu Maka e, semoga Kamu dapat manfaatnya Tapi kalau kira-kira kamu cuma sendirian Kemudian perjalanannya nanti ngeri Dan lain sebagainya Mending kamu cari kajian-kajian yang e, Lebih aman Karena niat kita Niat mendekatkan diri kepada Allah Khawatirnya kalau kita nekat e, e, Nanti ada Madorot-madorot dan Islam tidak pernah membawa kita kepada sebuah madorot maunya kita mengambil manfaat bukan memperoleh madorot maka sebaiknya, lihat situasi kamu kamu berangkat sama siapa bareng bareng siapa ada gengnya yuk mangga jalan gitu tapi kalau nggak ada sendirian uh, mending mengamankan diri uh, daripada jadi uh, menolak madorot Bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Memang ada manfaatnya, tapi ternyata kok ada, kok kira-kira ada ininya ya, efek buruknya gitu. Ya sudah, mending tinggalkan dan cari yang lebih aman seperti itu. Ini sedikit lagi ya mungkin tadi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan 10 gaya hidup fitrah sepuluh gaya hidup fitrah diantaranya ya punten potong kuku sepele kan potong kuku langsung menyebutnya ini fitrah yang tidak potong kuku ternyata potong kukunya ini e, sunnahnya normalnya seminggu sekali kalau sampai empat puluh hari tidak potong kuku ada ya yang begitu enggak <laughs> tahu enggak tahu karena Uh, pertimbangan kecantikan atau pertimbangan apa gitu kan 40 hari maka Allah sudah sangat tidak suka idealnya uh, setiap hari Jumat kemudian apalagi sunah yang lain hmm, bersih bersih ya bersih bersih yang perlu dibersihkan termasuk maaf uh, membersihkan wilayah Ketiak, wilayah-wilayah yang harus, pokoknya yang ada. Uh -uh. Ya udah, ini karena pertimbangan ilmu ya, jadi aku harus uh, bacakan secara detail bersih-bersih uh, wilayah ketiak, ya. Kemudian wilayah-wilayah perempuan, ngerti ya? Kalau tidak dibersihkan, punten itu akan jadi favorite place, jadi tempat favorit. Ngerti ya, tempat favorit yang Jin bisa ambil positioning di situ. Kemudian untuk laki-laki, kosyusarib, -laki, misalnya mencukur kumis. Ternyata di situ rahasianya itu favorite place, tempat favoritnya, Jin dan Shelton. Kemudian kalau wudhu, kalau laki-laki punya ini, punya janggut, harus di gini-gini karena itu kalau nggak di kalau nggak di apa ya beginiin itu juga favorite place tempat yang favorit untuk uh, jin dan shaiton istinshak istinshak itu teman-teman uh, kalau wudhu ngisep ini enggak? alhamdulillah itu juga uh, kalau kamu uh, rajin ngisep itu jadi dia ngambil posisi di sini jin dan shaiton kalau diisep dia kabur dan nanti dia bisa datang lagi, makanya ngisep lagi. Kadang-kadang <gifat> ada orang yang wuduhnya akan ah, itu sunnah ngisep gitu. Kalau aku ngisep nanti aku pusing, nanti aku sakit kepala dan lain sebagainya. Maka sungguh dia meninggalkan uh, yang sunnah ya. Apalagi, uh, Banyak sekali ya. Pokoknya semua yang sunnah dari Rasulullah itu intinya musir. Makanya kalau kita wudu kan gini. Uh, sebelum wudu baca bismillah ya. Baca bismillah kemudian seperti ini. Jadi enggak kayak sorak-sorak gini Jadi ruas-ruas uh, uh, jarinya kita dingin. Nah. Ternyata ini juga favorite place Kemudian uh, untuk wudu aja ya, coba kita perhatikan. Kumur-kumur itu wilayah favorit juga, uh, uh, mulut, kemudian wilayah sini itu favorit. Tangan, kemudian ubun-ubun itu juga favorit sampai telinga, <laughs> makanya kita usir itu sebenarnya. Bukan hanya, bukan hanya uh, ibadah yang dipahalai, tapi itu ibadah pensucian. Kemudian yang untuk kaki juga ya, kalau wudu juga bukannya digeroyok gitu ya, tapi sela-sela jari juga harus di e, diyakinkan bahwa itu basah semua terkena. Makanya kalau tidak terkena ya mungkin akan ada yang tersisa yang suka ngambil posisi-posisi enak di wilayah tubuh kita. Nah, jadi kalau nanti teman-teman belajar tentang ini ya tentang jin itu mereka punya favorite place, tempat-tempat favorit mereka di mana aja? Tek tek tek silakan googling biar kita ngerti oh ternyata di sini oh ternyata di sini kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah oke gitu aja paling ya ya ladies mari kita persiapkan e, mungkin kajiannya sudah selesai kita akan menutupnya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim <tuh> eh, kita mendoakan untuk majelis ini secara khusus dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin semoga eh, yang sakit Allah sembuhkan terutama eh, untuk pimpinan ladies kita punya seorang teman bernama Tehmiya dan beliau ibunya saat ini koma, semoga Allah berikan kesembuhan dan seluruh hajat-hajat kita baik yang sakit Allah sembuhkan kemudian yang sedang menanti jodohnya Allah berikan jodohnya yang memiliki anak Allah solehkan yang memiliki keluarga semoga Allah karuniakan sakinah mawadah warahmah yang sedang menanti pekerjaan menanti ujian dan lain sebagainya semoga Allah e, berikan kemudahan di seluruh kehidupannya amin ya Rabbul Alamin Astaghfirullahaladzim Al-Nadhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh Astaghfirullahaladzim Al-Nadhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh Astaghfirullah Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Aladzim, Wa min hemazat الشيطan Wa'an yehudurun A'udhu b'klimatillahi Al-Tamat Al-Ti la yujawiz nabirun Wa la fajir Min sharr maa khalak Wa Wahyu syirik, ma ya uzil min al-sama. Wahyu syirik, ma ya aruj fiha. Wahyu syirik, ma dzara' fi al-ard. Wahyu syirik, ma ya khruj Wa min syarli tawarikil layli illa tawarika yatruku bi khair, ya Rahman, ya Allah. Dengan kalimatmu yang sempurna, kami berlindung, ya Allah. Kami memohon perlindungan, ya Allah, dari segala amarahmu, dari segala hukuman-hukuman dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dari segala bisikan-bisikan setan kami berlindung ya Allah Dengan kalimatmu kami berlindung Kalimatmu tidak akan mampu Dilemahkan oleh apapun Kalimatmu tidak akan mampu dihalangi oleh apapun Kami berlindung dengan kalimatmu dari keburukan Dari keburukan apa yang turun dari langit Dari keburukan yang naik ke langit dari keburukan yang merayap di muka bumi. Dari keburukan malam maupun siang hari. A'udhu biwajahi Allahi al-azim Alladhi la shay'a a'azama minhu Wa bi kalimatihi tamad Al-Lati la yujawir hunna birrun Walafajir Wa asma illahil husna Ma alim tu minha wa ma lam a'lam Min share wa min syarrikul lidi syarrin atiku syarah wa min syarrikul ladhi syarrin an taakhidun binasiyatihah inna rabbi ala siratim mustaqim kami berlindung kepadaMu ya Allah engkau maha agung tiada yang lebih agung darimu Engkau maha kuat, tiada yang lebih kuat darimu. Ya Allah, kami berlindung dari segala yang kami ketahui, maupun yang tidak kami ketahui. Dari segala keburukan yang sanggup kami tanggung, maupun keburukan yang tidak sanggup kami tanggung. Allahumma inni auzubika al karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an alayka tauackalna wa anta rabbal arshil azim ma sha allahu kan wa ma lam yashak lam yakun Wala hawla, wala kuwata illa billah A'lamu anna Allah A'lamu anna Allah Ala kulli shay'in qadir Wa anna Allah kudah hata B kulli shay'in ilma Al-Ladhi la ilaha illa hu Ilaha na ilaha na wa ilaha kulli shayi Wa atasamna bi rabbina wa rabbi kulli shayi Wa tauakalna al-hayyi al la yamut وَأَسْتَرَفْ عَنَا الشَّرْرَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَسْتَرَفْ عَنَا الشَّرْرَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسْبُنَا الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ حَسْبُنَا الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ حَسْبُنَا اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لما دعى وليس وراء الله ما اللهم ارمنا حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم يا Engkau lah Rabbnya, Rabb kami ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Ilahana kami serahkan urusan kami kepadamu. Kami bertawakal kepadamu ya Allah. Au Darrabul Arsyil Engkau pemelihara arsh yang agung, pereliharalah kami, lindungi kami. Masyaallah. Kan. Segala yang terjadi itu dengan kehendakmu dan segala yang belum terjadi karena engkau tidak berkehendak. Wallahu la ala kuatain la bila kami tidak punya daya, kami tidak memiliki upaya, kami lemah, kami tidak memiliki kekuatan. Kami memohon perlindunganmu, ya Allah. Kami mengetahui bahwa engkaulah Maha berkuasa. Engkau kuasa di atas segalanya ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa, wahai Zat yang melindungi hamba-hambanya, wahai Zat yang bisa melindungi kami dari keburukan nafsu kami, keburukan syaitan, keburukan jin dan keburukan seluruh makhluk-makhlukmu ya Allah. Kami berlindung dengan Namamu ya Allah. Kami berlindung karena engkaulah pelindung kami. Kami tawakal karena hanya Engkaulah Al Hayyu alladzi la yamut. Engkaulah Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Ya Allah, cukup bagi kami Cukup engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Cukup engkau ya Allah yang melindungi kami. Cukup engkau ya Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Cukup engkau ya Allah yang menyembuhkan penyakit kami. Cukup engkau ya Allah yang tidak akan pernah menelantarkan dan mengecewakan harapan-harapan kami. Ya Allah. Engkaulah rajanya para raja, engkau menguasai seluruh kerajaan. Ya Allah, engkau Maha mendengar doa-doa kami. La ilaha illallah wa la na'budu na illa iyyak. Lakal ni'mah, lakal fadl, lakath sana. Ya Allah, hanya Engkaulah yang memiliki keagungan, Engkaulah yang memiliki limpahan karunia, Engkaulah yang berhak memperoleh pujian-pujian dari kami. Kami ikhlas ya Allah, bantu kami ikhlas ya Allah, kuatkan keikhlasan kami ya Allah, kuatkan tauhid kami ya Allah, kuatkan tawakal kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah. La ilaha tuhan selain Allah. Maksudnya, kita harus beribadah kepada-Nya. Dan